<laughs> Waalaikumsalam Alhamdulillah Gimana kabarnya semua Baik Kita ketemu lagi di sini. Hai panitia Yang terhormat <laughs> Yang sudah menyelenggarakan acara Sudah Hah Sejengkel tak <laughs> Harus ya <laughs> Special tadi udah dikasih Dengarlah sayang Yang terbaru dari Sera. Buat Sarah Manny Indonesia semuanya Dan Special buat Vibri Awasafi semuanya Vibri Iya, Cak Mo Next song Ya enam betul di lagu yang kedua ini uh, iya iya iya iya iya di okay. lagu yang kedua ini <laughs> satu request lagu ini dari siapa ini? yang legend yang nostalgia namun ini lagu permintaan dari uh, Ya Allah, aku ngomong ke ruat tuh lah anjing ini. Sebentar, cemo, aku ngomong sama saudara. Hahaha, ya, sini sini sini, <laughs> jangan marah. Hahaha, <laughs> ngamuan sama lagi. <laughs> ayo camo, cemo, cemo. <laughs> Febri kok nggak kayak judul lagu ya? Kenapa camo? Judul lagu yang ya? mana? Eh, uh, se, uh, apa namanya? Ada <laughs> pun. <laughs> uh, Sek-lali -se judul lagu ni, uh. demi kau dan sebuah hati. Si buah hati Tapi kalau demi kau, oh, kau mati. kan berarti aku. <laughs> yang nyanyi kan Febri. Alala, jamu sebuah jamu jamu. hati <laughs> adalah diriku. Nah, ya, ini ah. judul lagu yang direquest oleh Big Boss. Big ya. Boss. Big boss. Uh, sing CV rezeki wow, agung, ya, agung mandiri Rezeki Agung Mandiri. Lagu ini sangat mengesankan juga penuh dengan kenangan ya. Uh, oh, satu nomor ya. lagu yang direkwal dari Big Boss hmm. uh, yang bakal dilagun oleh Febri Viola. Oke. Okay. Ci ya. Saya.